k Jojo selamat siang. l a u menurut saya ya, kita itu kan、e, mau menuju Indonesia yang lebih sukses liter word c l a s i t u ya 2025. Artinya kita itu harus m e n g i n i n k a n ke depan sana. Jadi、e, semua generasi muda kita yang Islam, yang Islam atau yang lain. パナシモア、エルバナフィクス、n ナシモア、エルバナフィクス、パナシモア、エルバナフたクス、パナシモア、エルバナフィクス、パナシモア、エルバナフィクス、パナシモア、エルバナフィクス、パナシモア、エルバナフィクス、パナシモア、エルバナフィクス、パナシモア、エルバナフィクス、パナシモア、エルバナフィクス、パナシモア、パナシモア、パナシモア、パナシモア、 Bagaimana atau b e r c a b u n atau k i s a h ya itu、uh, harus sudah selesai. k Terima k a s i Baik, terima kasih Pak j o j o Selanjutnya Pak Budi, selamat siang. Selamat siang. Ya, s i l a k a n Pak, komentar Anda. Ya, mengenai komentar saya, sebenarnya ini ada beberapa, bukan hanya yang tadi disebut, yang di Bekasi saja, tapi juga termasuk yang di Sineri. Beberapa hal yang menyebabkan mungkin、uh, antar golongan itu saling berinteraksi. アフリカのカラスリファンからのカラスリファンからのカラスリファンからのカラスリファンからのカラスリファンからのカラスリファンからのカラスリファンからのカラスリファンからのカラスリファンからのカラスリファンからのカラスリファンからのカラスリファンからのカラスリファンからのカラスリファンからのカラスリファンからのカラスリファンからのカラスリファンからのカラスリファンからのカラスリファンからのカラスリファンからのカラスリファンからのカラスリファンからのカラスリファンからのカ ファンランドのブロマンと。a キュリティいる。 Membangun gereja aja harus mendapatkan persetujuan 60 o, warga 60 orang katakan dari o, lingkungan. d i terlalu berat banyakkan masyarakat dan、e, ya secara agama putusan n i p cukup untuk tokoh agama lah. Tokoh agama jika mengizinkan dan tadah nggak a n k a kita nggak ada meramal alam y a dibikin rumah ibadah. Ya masyarakat di sekitar itu. Kebanyakan, ah, sulit Sulit, gua ajak b e r u n d i n g y a Bagaimana、uh, pendidikan-nya gak aja Toko masyarakat tutup lah y a pikir gitu nih, eh, tadi kita menteri Perlu ditinjau ulang dan revisi bahasih, bu. Ya, terima kasih Pak Andre Pak Ogi, selamat siang Ya, selamat siang Ya, silahkan Pak, komentar Anda Iya, saya kira ya Masalah agama Itu adalah usuh urusan masyarakat pribadi-pribadi maupun kelompok kepada Tuhan Bukan urusannya negara Masalah negara itu mengurusin kehidupan horizontal masyarakat Yang secara universal bisa disepakati Jadi masalah ibadah maupun satu orang maupun banyak orang Itu gak boleh diatur-atur negara Biarkan saja Bebas Bahkan orang yang melarang Pihak lain beribadah Itu yang ditangkap jadi, bukan, jadi salah itu terbalik Pantai pijat saja diberikan izin Kok orang beribadah gak dikasih izin Aneh itu, sangat aneh Itu SKB sangat aneh jadinya Dan kalau begini Ini Akan, akan terus seperti ini kasus-kasus yang sekarang mau, mau, mau Bagaimanapun orang tidak akan bisa lagi Untuk beribadah selain tujuan kelompok tertentu Jadi saya kira ketegasan negara adalah Kembali ke konstitusi 45 kita Itu sudah sangat baik Dan undang-undang ataupun SKB ataupun peraturan menteri Yang tidak sejiwa dengan itu Hapus semuanya Baik, terima kasih Pak Harsono. Satu p e n a m p o n terakhir. Iya, dari komentar Bapak yang b a r k a n d a itu mencakup apa yang saya ingin m e a r a k a n Satu memang、eh, dasar negara kita, Pancasila, nomor satu kan ketuhanan yang maksa. Jadi itu yang diubahakan. Kedua,、eh, jangan sampai menjadikan rumah ibadah lebih susah daripada menjadikan pandi. Itu a j a terima kasih sama siang. Terima kasih Pak Harsono. Pagi, b e r a t Selamat sore. Ya harus ditinjau ulang itu KW-nya itu SKB Banci Ya Banci Munafik Di satu pihak Diberikan kebebasan beragama Di lain pihak d、uh, i halang-halangi untuk memberikan、uh, Ibadah Itu harus ditinjau ulang itu, itu SKB gak benar itu SKB Banci dan Munafik Terima kasih Oke、okay. bagus Ya selamat sore Selamat s o r Ya prinsipnya sih mendukung yang di depan、uh, すみません。 Uh, mestinya SKP itu dicabut aja bu, itu.、Hmm. soalnya ini kan negara ini kan bukan negara agama mestinya agama itu disiarkan aja seperti dulu, jadi rukun kalau pemerintah ikut-ikutan soalnya di pemerintah itu kan ada yang berpihak ada yang enggak, ada yang orang politik itu yang bikin masalah jadi masa kepercayaan di campur aduk, kepercayaan kan itu hak asasi manusia sendiri. Jadi pemerintah itu nggak berhak mengatur agama, s e t u l n y a mengatur ketertiban boleh itu、uh -huh. dari saya sekian aja. Oke,、okay. apa ini? Iya SKB mengenai SKB biasa aja mau dicabut gak dicabut gak ada masalah. Tapi bangun-bangun gereja segala di tempat di tempat perumahan segala kan mengganggu ketentraman rumah tinggal itu namanya rumah tinggal masa diganggu-ganggu. はい。Dan juga Uh, dari mana dasar yang dia mengatakan gereja minta 10% dan atas dasar apa dia mengatakan seperti itu saya rasa itu yang perlu dipertanyakan apakah dia orang pintar atau orang bodoh dengan mengatakan hal, -hal seperti itu dan juga SKP 3 Menteri ini sebenarnya、uh, sangat tidak、uh, bertoleransi ya pada agama、uh, tertentu menurut saya itu perlu dicabut karena itu mempersulit orang untuk membangun rumah ibadah sekarang kita lihat パカロマイバダヤンガマヤンマイオリタンバイカタイギナパンガイトアジャブクリマカティ。パハリイアサバサレイヤバイトエスカベムディガンャブタジャガンガピイトバジャパスムランエスカベイトアパカウントワラマイオリタンアソミノリタンガジャラシ。パカヤダオダウンダサンパリマヤムニャカタンバババババババンサインバンムンスバングリーダーとパサラカ。 Ataupun rumah ibadah Harus ada ingin z i 30 orang Coba tunjukkan di undang-undang dasar 45 Enggak ada kan Yang anehnya gitu Kalau masyarakat minoritas itu membangun rumah ibadah Sebenarnya yang ditakutkan oleh mayoritas itu apa sebenarnya Agama mayoritas n g g a k ada kan Orang beribadah kan ke Tuhan Bukan ke masyarakat gitu Tuh Kita kan tidak mengganggu sebenarnya orang minoritas itu バイヤリタスバングン、ウマイバーダー、バスケートボーソ e ラー。あなた、いきなり、ウォーガー、スパパッタウォーディバングン、ええ、um ah ah ah。おかしい。おかしい。 Itulah itu、okay. setan kalau ngomong. Oke、okay. terima kasih bagus. Selamat malam pak Hari. Selamat、nah, malam. Silakan Pak. Ya, ya kalau menurut saya SKB 3 menteri itu tidak usah dihilangkan.、Uh -huh. Karena、e, memang kehidupan beragama itu perlu diatur ya. Jadi tidak semua agama itu bisa masuk nanti di Indonesia. カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフル u のに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラフルなのに、カラ Itu aja dari saya, terima kasih Terima kasih kembali Pak Hari Berikutnya, berikutnya juga、Pahari. Pak Hari ya Pak Hari, mohon Pak, perlu mau r e d a n y a dikecilkan dulu Pak Iya Jadi pada intinya menurut saya memang aturan itu harus ada Dan aturan itu yang membuat dari s a k a n d DPR DPR itu adalah representasi daripada rakyat gitu Jadi kan, tapi kalau selagi masih ada yang melanggar aturan itu Ya memang jadi rame jadinya Jadi, jadi, jadi, jadi rame lah jadi Yang penting aturan itu nggak boleh dilanggar gitu loh, kalau udah menjadi kesepakatan. Aturan itu kan kesepakatan, misalnya yang membuat memang ya kalau nggak pemerintah DPR ya. Itu kan representasi dari p a d a rakyat Indonesia kan i t u Dan kalau untuk yang rame-rame sekarang ini kan b i a t a n y a seperti yang di p e m a n g g u n g gitu ya. Itu malahan yang membuat pertama sekali yang membuat、uh, masalah itu kok nggak dibicarakan gitu. Kok yang setelah, setelah terjadinya aja udah ribut harusnya. Memang yang membuat biang kerok awal daripada k e r u s u h a n itu yang harusnya dihukum berat. Karena kalau hanya setelah kejadian baru rame-rame, itu kan ya memang rakyat Indonesia levelnya masih seperti ini.、Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Mali Pak Ari. Selamat malam Pak John. Iya, Bu. Silahkan. s a、eh, d a setuju kalau SGBT Kamenteri itu mendingan hilang.、Nah, Saya j a k a ada undang-undang dasar、eh, pasal 4.25. yang memberikan kebebasan bagi seluruh masyarakat di Indonesia dan s a y a s a n g a t itu mungkin komplisitas banget kalau SKP tiga Menteri d i masih dipakai karena siapa yang bertanggung jawab nantinya Menterinya juga cuci tangan sekarang di k a p o l a h n y a mungkin cuci tangan juga karena tata s b y katanya マーマンの時点で、マーマンの時点で、マーマンの時点で、マーマンの時点で、マーマンの時点で、マーマンの時点で、マーマンの時点で、マーマンの時点で、マーマンの時点で、マーマンの時点で、マーマンの時点で、マーマンの時点で、マーマンの時点で、マーマンの時点で、マーマンの時点で、マーマンの時点で、マ Masalahnya ini yang b e r k a s i h segala macam itu, kalau Anda gak ngerti masalahnya, jangan di di di d a l a n g k a s gitu loh. Itu permasalahannya dalam sekali gitu, dan jangan sampai nanti tidak jadi perang gara-gara hanya gara-gara media. Gitu media yang gak ngerti yang gak apa masalahnya, jaga kobok, g o b o n g n g o m o n g orangnya, r a k y a perang lagi gitu. Ini Anda yang ingin mempermasalahkan sebenarnya ini gitu loh. Masalahnya sekarang ini, saya r a s a itu cukup. Cuma masalahnya sekarang ini, eh...、Uh, p a s u h a n para para yang ber e t i k a s e baik SAB itu yang nggak ada gitu loh, jadi yang disalahkan tentunya yang y a n mayoritas gitu,、loh. karena mereka nggak mentaati peraturan yang m e n g yang y n e n c a p a y a n protes akhirnya terjadi kerusuhan yang d i s a l a h、oh. k a n y a n g mayoritas gitu, saya baca p e a j a r i n l a h se se dalam mungkin, saya anda mencari solusinya r juga tepat gitu. t e h m a kasih Budi selamat malam. Malam ya, ya dan terakhir SAB itu sebaiknya memang dikabut saja karena Itu mengingkari kemajuka, kemajemukan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kan ada banyak suku. Ada banyak agama. Dulu juga kita mayoritas Hindu, bukan Islam, Buddha, malah di Kalimantan. Coba baca sejarah. Dan tip apa sebelumnya, komentar menyalahkan media. Itu salah satu contoh lagi. Bahwa memang ada juga yang pikirannya sempit. gitu Seolah-olah media bisa... Menjadi、uh, permasalahan Padahal gara-gara media Kita bisa saling dialog Ada yang terbuka Ada yang rawasannya sempit Biar l a h masyarakat menilai Siapa yang lebih、uh, punya k e m e n sense Siapa yang lebih punya n a r a s i yang baik Biar masyarakat menilai Gak usah diansam-ansam Di media j t u ada kelihatan、gitu. Jadi memang SKB itu Harus ditabut Baik Terima kasih banyak Pak b u d i Satu telepon terakhir dengan Pak Lil. Selamat Sel malam. Sel selamat sore, selamat malam,、uh, b u k i k i Baik, silakan Pak Lil. Kita b i k a n SKB saja, karena jangan-jangan ini permulaan pemberontakan ya. Jadi atas、uh, permulaan pemberontakan atas nama agama. Jadi harus dipadamkan nih pemberontakan atas agama ini nih. Terima kasih.